Selamat pagi Pak Agung ya, Selamat pagi Silakan, Pak Agung. Ya, Saya pikir beberapa Waktu belakangan ini kan、eh, Kelihatan di beberapa media Setelah kabar yang saya baca kan Masih terdapat 3000 sekian perga Bermasalah dalam konteks Perga-perga itu tidak selaras Dengan undang-undang yang seharusnya menjadi acuan Nah khusus mengenai pajak Ini sebenarnya juga sama Artinya sebenarnya pajak itu kan sudah Dari dulu memang menjadi kewajiban Jadi semua orang sekarang sedang digalakkan untuk memilih n p w p semua penghasilan baik penghasilan tetap dari gaji atau penghasilan tidak tetap, penghasilan dari hasil usaha, semuanya akan dicampungkan di dalam n p w p itu. Jadi、eh, saya pikir pemerintah daerah dalam h a l i n i tidak perlu harus menambah kembali aturan-aturan baru yang berkaitan dengan p e r d a p e r d a mengenai perpajakan persis sama dengan p e r d a p e r d a yang lain di bidang lain. Yang juga tidak s e l a r a s dengan undang-undang、uh, terpajakan Kalau mestinya si PEDA itu justru harus mendukung Karena、uh, ini kan menerap lapangan kerja baru Setiap orang akan bekerja, ekonominya tumbuh Dan setiap orang kemudian memiliki penghasilan yang lebih besar Yang pada ujungnya juga akan membayar pajak、uh, kepada p e n d a t a sempat Jadi saya pikir itu, terima kasih Terima kasih Pak Agung, Pak Artono selamat pagi Pak Artono, Adi selamat pagi パイタニ n のジュラルパンハシュランのオランニティアンキャタンスパパタリブランキャタンの西 FP。パランでパジャマキャタン。DDINIMPOMRINTA、マスモノルサ a ア。カナティングニアカブトハナピビティ、イデスマキンクラティはンドイン、マキンクラティブンドイン、マキンクラティブンドイン、マキンヘバ k r e atau i i v t s a a t keinginan untuk dapatkan APBD yang lebih semakin besar itu didasar oleh keserakahan yang tiada, tiada batas,、gitu. karena mereka gaji terus naik, gaya hidup terus naik, tapi gaya hidup dan gaji makin naik itu membuat kebutuhan kita t u h makin tidak terbatas, sehingga kreatif lah orang o r a n g menciptakan ini, ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan yang diperhatikan, jadi n g gak ada yang memikirkan、uh, pejabat itu menurut saya tidak ada yang memikirkan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 パーミーコンディスと、トンプラディカン、ドクンカチャーマスターカー、バロウ、イケルカン、バロウミケルカン、パナリクレットブシゲル。マガシ。マガシカンマリダンパワウヨ、サマパギヤサマパギ。ババタ Sering-sering Pak, ikutin Pak Begini, ya, artinya pemerintah juga Jangan melihat、uh, sebelah mata Saya setuju dengan Bapak yang barusan、hmm. ya、uh, Perlu diingat bahwa orang berusaha itu Enggak saat hari misalnya a t a k a h satu atau dua hari、uh, Dia lakukan langsung sukses Tidak gitu Artinya semua dengan pengorbanan Dan waktu, modal Itu perlu diingat gitu Dengan pemerintah jangan hanya melihat Dia jadinya aja gitu Uh, ya memang sudah jelas gitu. Memang para pejabat kita seperti ya,、uh, seperti harus ya di target harus mendapatkan income yang sebanyak banyaknya ya dia lari-lari ya kepada rakyat gitu yang di yang d i t e k a n、uh, sudah jelas pemerintah kita kurang mendukung rakyatnya、uh, jadi sejahtera. Itu aja alasan dari saya terima kasih. Terima kasih Pak, Pak Hari. Intinya pemerintah、ya. itu、uh, iri hati ya sama p e n u s a h a Jadi. 私 れ, れを見ると、私はそれを見ると、私はそれを見ると、はそれを見ると、私はそれを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、でれを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それで見ると、それを見ると、それを見るでそれを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、そでを見ると、それ itu sebagai pengusaha menurut saya itu sangat sakit hati ya dibuat seperti itu, tapi dia juga n gak g bisa ngapa-ngapa kalau misalnya seperti itu ini benar-benar pesawanang-wenangan dari p e m e r i n t a h karena pokoknya sendiri mungkin dari birokrat ya, bukan dari pengusaha kecil awalnya kalau dia merasakan bagaimana sulitnya orang p u s a h a tidak akan b e r b u a t seperti itu mas terima kasih Pak Hari Pak Doni, selamat pagi pagi, ya s i l a k a n mau n o m e n t a r i n aja, ini Lucunya negeri ini ya begini, Mbak. Dikecilkan dulu, Bapak, monitor radionya, Pak. Ya, ya. ya lucunya negeri ini ya begini.、E, di pemerintahan, mestinya mereka sudah semua berpendidikan ya. Tahu mana peraturan yang, yang saling keterkaitannya di mana gitu ya. Tapi ini tidak diperhatikan sepertinya. i t u aja, Mbak. Terima kasih.、Nah. Terima kasih, Pak Hari ya. Pak Doni? Sorry, Pak. Pak John, selamat pagi Pak John Ya, selamat pagi Bu Silahkan Ya, inilah yang kita sering dengar itu p e p a t a h itu intah darat Atau dikasih、uh, hati minta jantung Dan saya juga teringat itu cerita itu dulu Raksasa membesarkan seorang anak yang d i p e t a p setelah besar Dia makan, kan begitu Jadi orang kita juga begitu Jadi dia cemburu seperti kata bapak n y a sebelumnya Kemudian pemerintah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 Uh, saya pikir ini sangat jelek sekali buat dunia usaha Terima kasih Terima kasih kembali Pak John, Pak Jimmy, selamat pagi Pagi, pagi. Ya, s i l a k a n Seperti yang saya selalu katakan Pejabat kita banyak yang n gak g punya kemampuan Kampungan, Mbak Kalau dia mau mikir bukan hanya BMP e Harusnya sesuatu yang secara general Bukan spesifik tukang BMP e Nanti tukang-tukang Sotomi Kalau sukses, dia akan pikirin lagi pajak tambahan. Itu namanya kampungan. Kalau lain kali ada p e r b u d a y a a nenek-nenek, n tenaga nenek-nenek sukses, ada lagi pajak nenek-nenek. Terima kasih. Ya, Pak Pak Jimmy, terima kasih. Pak Ferry, selamat pagi Pak Ferry. Halo Pak f e r r s i l a k a n Ya, ya disini susah sih. itunya a、eh, pemerintahnya a p itu t e r l a l u kreatif ya, eh, apa, eh, kalau kreatif itu jangan kayak gitu l a h perusahaan gede sedikit pajak naikin, perusahaan gede sedikit sedangkan p e r g u s a h a itu banyak usip itu banyak biaya-biaya si rumah ya misalnya apa, apa, apa, pemerintah itu apa, ngebantu biar masyarakat bisa maju l a h jangan terbalik, malah d i t e k a n dipres mati, wah s i l a k a n kalau kayak gitu yuk terima kasih Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Komentar Anda Pak? Kalau saya t i d a k orang m e m e r i n t a h sih ya wajar lah ya pajak. Kalau perlu orang gantung pemburan dua dipajakin. Anak baru lahir dipajakin. Tapi gini, pajak sih boleh aja. Tapi kalau ada orang korupsi, dihukumnya dua kali. Yang satu dimiskinin, satunya lagi s e l u r u h kerja sosial, jangan digaji.、Hmm. Gitu. Ya, ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Daran, selamat siang. Ya. kalau menurut saya mbak kasihan ya mereka yang kerjanya bagus d i a berusaha jadi gak setuju lah、hmm. Pak Andre selamat siang selamat siang bu silahkan Pak Andre ini keterlaluan ya ini pejabat kita ini keterlaluan tempe yang produksinya memang gak m e rakyat tiba-tiba、uh, omzet besar itu kita n gak sebut omzetnya berapa y a kan bukan menjadi suatu pabrik itu home industry juga tempe itu ya masyarakat bawah lah yang makanan makanan maka a n g beca, entah pulih berabuhan, k a、hmm. l a u dikenakan pajak, nanti tempe perpotongnya naik juga、hmm. pikirlah pemerintah ya, itu makanan rakyat k e c i l g kasian sekarang aja cuma makan setengah n a s i tahu tempe kan、nah, tempe naik nanti dia makan apa lagi terima kasih Bu, terima kasih Pak Ari selamat siang, Ari Halo Ya Pak Ari s i l a k a n Oh y a Oke、okay. Terus terang saya agak meragukan informasi ini ya Karena pajak yang sifatnya diskriminasi seperti ini Saya ragu bisa diperlakukan Jadi saya mohon publik gak usah begitu terprovokasilah Kepada Pak SES y a n juga hati-hati menerima informasi s e m u a n y a m e w a n y seperti ini i m a kasih Ya baik terima kasih Pak Johana selamat siang Ya siang Bu Komentar Anda itu mental pemerintah, mental preman gitu bu,、hmm. orang untung gede mau diperas lagi, ini perlu introspeksi pemerintah gitu, ya, b a i k terima kasih Pak Johannes. Pak Gilbert, selamat siang. Iya, selamat siang.、Mbak. Mentalnya? Waduh, ini PMP atau tempe? PMP ini Tadi... pak? Oh PMP bukan tempe ya? Bukan. Kalau PMP ini kan skalanya besar, sebesar berapa? Mm -hmm. Ini kan termasuk kategori industri kecil ya, kalau dipajakin lagi, b o d o pajaknya berganda nih, belum pajak restoran sepuluh persen, ada retribusi pengiriman pajak apa lagi, pajak apa lagi gitu. Kenapa mencari terobosan lain ya, yang bisa dilakukan, hanya bisa m e m a j a k i m e m a j a k i ini kan pajak teridentik dengan pemerasan ya, pemerasan secara halus deh, cari dong jalan lain, ya kan. pikirnya hanya pajak, pajak, pajak tapi jatuhnya bukan ke negara ya kan, ke individu pribadi, macam kayak gayus gitu, itu gitu aja terima kasih baik, terima kasih Pak Johannes Ibu Dewi, selamat siang ya, selamat siang komentar Anda Ibu Iya, kalau sudah kena pajak sebelum、uh, dia apa, produksinya meningkat, terus dikenakan lagi, itu、uh, berarti tidak benar、hmm. Itu akan menambah biaya Sehingga untuk Dia berjualan kan harganya pasti akan naik lagi、hmm. Sedangkan itu konsumsi Untuk orang-orang yang Ya menengah ke bawah gitu ya、hmm. Jadi ya, Kalau bisa ya jangan dikasih ya, Jangan dibebani lagi pajaknya Baik. Terima kasih Ibu Dewi Halo selamat siang Pak Ari Selamat siang Pak Silahkan Pak Ari dengan komentarnya ya, ini, Saya benar-benar tidak -benar mengerti ya Negara k i t a ini ya Ini dalam hal ini pemerintah, khusus pemerintah daerah Sumatera Selatan, ya b t u l ya, itu、yeah. kok bisa k e e n a k a n a k n y a aja gitu, seperti itu gitu. Bukannya malah menciptakan iklim investasi yang nyaman buat pengusaha, sehingga PMPS bagi makanan a s p a l e m b a n g bisa dipasarkan internasional malah, kemudahan bisa internasional, tapi kok malah d i m a k l i l i b a n k a n gitu. Budalistik h r naik, bahan baku naik. Sebenarnya t pemerintah daerah sendiri itu bisa apa buat membantu pengusaha-pengusaha i t u k i t a c u m a bisa naikin pajak, nyari duit dari rakyat, merasa k e c i k e c i l merasa pengusaha di k a l a u saya rasa sih, boykot aja itu mendingan i t u t u s pengusaha-pengusaha itu kalau perlu nggak usah begini-gini l e m p e l lagi, udah, udah, u d a n udah, a h a h udah, udah, udah, udah, a h u a h a h u a h udah, a h udah, udah, a h udah, u d a r udah, a h udah, udah, a h udah, a h udah, udah, d a h udah, udah, u a h a h udah, a h udah, udah, udah, udah, udah, udah, a h udah, a h udah, u a h udah, udah, udah, u a h u a h u a h d a h d a a s a r a n saya itu Pak Hatara Jasa diwawancara aja Pak Jangan menko ekuin kebetulan kalau n gak g salah orang Palembang Pasti dia ngamuk gitu Pak Edy selamat siang Halo Pak Edy Selamat siap Pak Ya s i l a k a n Pak Edy dengan komentar Sama, Pak. Ya. ya Pak Edy sinyal telponnya e kurang baik Pak Edy bisa mencoba lagi nanti di 6339160 Halo Bu Ria selamat siang yes, yes. Ya s i l a k a n Bu Ria Ini、oh, kalau bisa pemerint a h i t u lebih peka lah perasaannya gitu apalagi apa semua udah berat ditambah lagi、eh, pengusaha apa pengusaha n g a k u a r a n jakarta apa jadi k mikir gitu kali ya <guluh> udah itu aja dirinya baik terima kasih Bu Ria Pak Hari selamat siang. siang silakan Pak Hari inilah tipikal tipe pemimpin perusahaan yang bersifat サンスダードのパジャク。カロー、オムセンマキンデデータ、メモンパジャクセンディバイオマキンデデータ。パディケータン、ジャイアラエンラギ、パジャクラエンラギ。マナヤモサトニーナファナカディナファンナギニカロンヤモサトダンパンバント、ママントニア。サンラマンキンサカラリン、プリバンア。ヤマト、フォレパーロベッサンア、フォレ。ヒナハンバ。ヤブラティニン、パンバンバ。 p a l e m b a n g itu d a p a t i s t i l a h y a n g g i n i Mbak, seneng liat h orang susah, susah liat orang seneng. Artinya pemerintah itu n gak g ingin warganya yang berusaha maju dan dibuatlah makin susah nantinya. Terima kasih. Sama sore Bu Noni. Sama sore Bu. Ya silahkan Ibu. Iya, kalau jual pempek kena p a a j a nanti jual cim-cim aja Bu tukang pempeknya. Sekian, terima kasih. Oke,、okay. 633-9160, Pak Andro, selamat sore. Silahkan, Pak. Ya, itulah kalau pejabat m e n t a n y a preman y a begitu, Bu. Terima kasih. Oke,、okay. 633-9160, silahkan masih ada waktu bagi Anda yang ingin juga berbagi opini bersama PASFM untuk b u s i s m a n opinion sesi ini. i b u b i b i selamat sore. パエコ Kalau emp ek emp ek dikenain pajak itu kayaknya pemerintah itu nggak bisa cari alternatif lain. Kan pajak restoran sudah sepuluh persen, orang makan kan kena sepuluh persen. Itu berarti kayaknya ini pikiran-pikiran reman itu bu. c u m a n bisa narik aja. Ya, terima kasih bu.、Yes.